Selamat siang Pak Rudi Komentar Anda Pak Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Faisal Basri ya. Halo Iya, s i l a k a n Pak Rudi y a、uh, Justru dengan masuknya produk Tiongkok itu Akan membawa d a m p a k positif Dengan har turunnya harga-harga dari produk import lainnya Aja, terima kasih, baik. Terima kasih, Pak Rudi. p a s a n t o s o selamat siang. Ya, selamat siang, Mas e f e m y e komentar ya, Pak? Ya, saya setuju juga dengan Pak Faisal ya. Itu sudah m e n y e l e k a n saya juga. Jadi intinya, kita bilang bahwa sebenarnya kita cuma hanya masalahnya, kayaknya kalah, diapa, dan sebagainya. Padahal, peluang ke China pun, kalau kita benar-benar kerja benar, kita buang ekspor ke China itu sangat besar dan ada peluang para b i s n i s kita untuk masuk ke pasar di China. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Hendrik, selamat siang. Selamat siang Bu Ya k o m e n t a r a n d a Pak Hendrik Saya sependapat dengan Kaisal Bakri Bagaimanapun juga dengan masuknya barang-barang dari Tiongkok itu kan harga memang bisa bersaing Tapi kita juga harus ingatlah selama ini Jepang menguasai otomotif di Indonesia seperti Astra Apakah kita bisa bikin mobil sendiri? Juga n gak g bisa kan? Kita bisa lihat sekarang ini sejak tsunami s e j a tsunami sampai sekarang, itu yang namanya pabrik hino. Yang di k a m p r e itu stop produksi. Padahal udah berapa lama mereka menguasai otomotif di Indonesia? Kita enggak pernah belajar, dan mereka juga enggak pernah ngajarin kita i t u Jadi, cobalah kita berpikir yang l e b i h positif itu terhadap yang terhadap orang-orang dari China ini. mungkin dari sana kita bisa belajar banyak dan kita t e r u t a m a barang-barang ekspor, barang-barang kita yang bisa diekspor ke sana kayak kelapa sawit, batu bara itu jauh lebih bagus bisa dibandingin j u a l ke Jepang gitu.、Uh -huh. Terima kasih. e、eh, Pak Billy selamat sore. Pak sore. Silakan Pak Billy. Ya saya kira kita ketakutannya itu karena produk tiongkok itu memang lebih murah daripada、uh, produk Jepang atau produk Amerika atau produk Barat. Nah masalahnya. ダイアブリネーションのスカーリネーションのスカーリネーションのスカーリネーションのスカーリネーションのスカーリネーションのスカーリネーションのスカーリネーションのスカーリネーションのスカーリネーションのスカーリネーションのスカーリのスカーリのスカーリのスカーリのスカーリのスカーリのスカーリのスカーリのスカーリのスカーリのスカーリのスカーリのスカーリのスカーリのスカーリのス masa barang yang diimpor dari luar aja sama yang kita bikin lokal nggak perlu naik lewat laut lewat masih mahalan barang kisa ini kan ada yang salah balik-balik b a i k ke infrastruktur sama pemerintah ini ekonomi biaya tinggi intinya tuh ekonomi biaya tinggi itu kalau bisa diberantas itu oke、okay. makasih ya terima kasih Pak Billy Pak Agung selamat sore silakan sore mbak halo ya silakan ya、uh, k a l a u ditanya Adil adis Adil、uh, dari v e r s i s siapa ya mungkin apakah、uh, kita kan memang negara yang dijadikan tempat pemasaran dan produk-produk imposter ya. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya pemerintah mampu nggak menyediakan produk-produk、uh, l o k a l gitu untuk bersaing. Itu yang pertanyaannya. Bukan adil soal nggak adil. Kalau 2020 perdagangan dunia akan bebas gitu. Semua barang bisa masuk, jasa bisa masuk. Tapi pertanyaannya pemerintah sekarang...、Uh, apa namanya, bagaimana dengan produk-produk yang impor itu tadi kan apakah、uh, kalau saya m e n y e t i r Pak s o f i a n London ini justru semua ada saing produk lokal gitu kan kalau memang sulit ya memang agak susah kita、uh, menilai soal adil yang ada itu enggak ada urusannya cuman kalau produk lokalnya siap n g g a k bersaing a d a n g g a k pabrik-pabrik yang bisa menyediakan ini kita hanya bisa menyediakan yang murah itu buruh gitu kan itu aja, makasih Bu Suarti, selamat sore ya, s o r e s i l a k a n Karena produk Siongkok itu m e n y e r a n k a n Bu, keamanannya, kualitasnya itu h a n y a s i t Bu. Ya, selamat malam, Pak Yoga. Halo. Baik, Pak Yoga, silakan komentar Anda. Ya, kalau misalnya bilang, memang masyarakat kita ini, kalau saya sendiri penjual mesin-mesin dari China, ya. Karakat saya ini, masyarakat Indonesia itu t e r p a k u dengan mesin-mesin dari Jepang, terutama karena mereka bilang kualitas dan k u Kedua, prinsip-prinsip itu kebanyakan dari Jepang. Itu sehingga mesin-mesin dari Jepang itu lebih diprioritaskan dibanding mesin-mesin dari China. Akan tetapi di sini saya melihat sebuah kesempatan, peluang yang saya lihat bahwa mesin dari China ini... カワーとの machine m a c i n e r y s o b e g i m a n a Japan, German Dauru, USPT, China, Sakarang, m a c i n e Maraca, Murpaka, m a c i n e t r s t i g a p a k i s t a a p a n the Pangu m a c i n e m a c i n e s the m a j o r i m a c i n e Trust, the Bandingan m a c i n e r o p o r t o the p a g u s a k a r a n g Power s a g a s o b a g g e e n t e p r e n e u r Major Machine Dritte, n a t a l a m i n r i n a a l i a m i n r i n a s k a r a n g Sudah bisa mulai menyaingi kualitas m e s i n dari Jepang Dengan harga yang lebih kompetitif Dan tentunya dukungan dari pemerintah dengan diberikannya bebas b i a masuk Sehingga saya rasa di kedepannya m e s i n dari China ini akan memegang peranan penting di Indonesia ini Ya terlepas dari prinsipal yang merupakan fanatik suatu brand tertentu Saya rasa ya Produk-produk Indonesia jangan sampai kalah atas dengan produk-produk k -produk i n a ini、yeah. Terima kasih, sampai... Pak y o g a untuk komentarannya Saya beralih ke Pak Manalu, selamat malam Iya, selamat malam, Ibu Baik, Pak Manalu, mohon-mohon、eh, mohon, ada d i k e c i l k a n sedikit, Bapak、uh, Saya kurang setuju dengan Bapak yang barusan ya、uh, Saya s u k a p k a n pedagang, saya adalah p e m a n g k a i Uh, saya kenapa n g g a k suka dengan produk saya, nah, karena saya pikir mereka itu hanya menjual tanpa memperhatikan kualitas i n i kalau saya lihat salah satu, kalau ada produk s i y a itu seperti kran air atau apapun itu, itu enggak berkualitas、hmm. Kita pakai sekali dua kali rusak, apapun jenis barangnya, tak a gitu loh パいティーのアンティーでのプロダクティーのパーティーでのプロダクティーのパーティーでのプロダクティーのパーティーでのプロダクティーのパーティーでのプロダクティーのパーティーでのプロダクティーのパーティーでのプロダクティーのパーティーでのプロダクティーのプロダクティーのプロダクティーでのプロダクティーでのプロダクティーでのプロダクティーでのプロダク Oke,、okay. Terima kasih Pak Manalu Dan selamat malam Pak a i s t o l Selamat malam Iya, k o m e n t a r a n n a bagaimana Bapak? s a y a s i h Oke,、okay. Bapak-Bapak yang berpikir itu, Bolehlah, berpikir seperti itu Namun saya lebih m e n y o r o t i Pandangannya Pak f a k a i s t l Basri Sebagai seorang ahli Nah, saya melihatnya Beliau secara, secara konten Itu betul, tapi secara konteks Kayaknya agak salah Karena ini menyangkut kepentingan nasional Begitu banyak industri kita tutup gulung tikar karena terlalu banyak produk substitusi dari China dengan harga yang sangat murah. s e p e r t i misalnya tekstil d a n produk tekstil ya DPT. n、nah, industri kita banyak yang harus gulung tikar karena tidak k e m p e t i t i Nah, harusnya alat jendela m e m b e l i nasihat o l e h pemerintah supaya bagaimana caranya kita melindungi dengan nasional dengan produk-produk China, Eropa, Amerika itu substitusi. Jangan kita tidak punya kemampuan nasional untuk m a s g a c u produk-produk seperti itu, mereka i t u k o m p o n e n t e r terhadap、uh, k e butan kita, butan kita.、Uh, jadi seharusnya Pak Faizal itu lebih bijak dan melihat konteksnya. Itu sekian saja. terima kasih Faizal.